Walau karihal musyrikun Kala Allahu Azza wa Jal Ya ayuhal ladhina amanut taqullaha Hakka tuqatihi Walaa tamutunna Illa waantum muslimun rekan di manapun anda berada Semoga Kita semua berada Tetap dalam Limpahan Taufik dan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu bersyukur pada Allah atas nikmatnya bahwa kita sampai saat ini masih dimudahkan untuk menikmati anugrah-anugrahnya. Dan yang paling besar adalah hidayah al-Islam dan al-Iman. Baiklah Anda, kata, dimanapun Anda berada, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pembahasan kita pada malam hari ini adalah akan membahas masalah Bagaimana cara menasehati Atau dalam bahasa Arab disebut dengan Adabu An-Nasihah Rakan-rakan sekalian Setelah kita mengetahui Tentang, tentang bahwa Al-Islam itu identik dengan nasihat Dan nasihat itu ternyata ada beberapa eh, Bagian ada menasehati Allah, ada menasehati Kitab Allah, ada menasehati Rasulullah, ada menasehati para pemimpin kaum Muslimin dan ada menasehati umat dan kaum Muslimin pada umumnya. Nah, oleh karena itu, semua apa yang tadi saya sampaikan itu sudah disampaikan secara global tentang apa yang dimaksud dengan menasehati masing-masing dan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah bagaimana seorang Muslim menunaikan nasihat kepada Muslim yang lain dan ini adalah saya prioritaskan karena perkara ini adalah perkara yang terjadi dalam keseharian kita dan bahkan setiap kita membutuhkan nasihat tersebut dan bahkan sangat urgen karena kalau kita tidak bisa atau tidak benar dalam menunaikan nasihat malah bukan apa yang kita inginkan yang dicapai tetapi justru sebaliknya bukan maslahat yang didapat tetapi justru mungkin saja bisa menjadi madarat. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan pada majelis atau pertemuan kali ini ada beberapa perkara dan saya urai menjadi 10 poin Bagaimana kita menunaikan nasihat yang semestinya kepada orang lain Kaum muslimin tentunya adalah lebih khusus lagi orang-orang yang bisa disebut dengan pemimpin kaum muslimin Kalau menasihati Allah, menasihati Kitabullah, Allah, menasihati Rasulullah tentu kita sudah tidak mungkin ya untuk mengubahnya Karena semuanya sudah baku Tetapi menasehati para pemimpin kaum muslimin Dan menasehati kaum muslimin Adalah terus berjalan sampai dengan hari kiamat Seiring dengan abadinya risalah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rekan-rakan sekalian Kalau kita ingin menasehati Sesama kaum muslimin Atau mungkin juga termasuk para pemimpin kaum muslimin Maka yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah Adanya satu keyakinan dalam diri kita Orang yang akan memberi dan berposisi sebagai penasehat itu Bahwa menunaikan nasihat itu adalah ibadah Tidak boleh dan jangan ada dalam diri kita bahwa Nasihat itu adalah hanya sekedar merupakan pembelaan diri. Tetapi nasihat itu adalah ibadah. Sudah kita dengar bahkan kita sekarang masih membahas masalah itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kata beliau ad-dinun nasiha. Jadi kalau kita ingin menjalankan ad-din maka kita harus menunaikan an-nasiha karena nasihat itu adalah din. Nah, berkenaan dengan bahawa memberi nasihat itu adalah ibadah, maka perkara yang perlu dipenuhi adalah ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita akan menaikan nasihat atau akan menasihati orang hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya apa yang dimaksud dengan ikhlas ketika kita menasihati orang itu? Setidaknya ada tiga poin yang harus diperhatikan. Pertama adalah bahwa kita menasihati orang karena nasihat itu adalah merupakan bagian dari syariat Allah bahkan merupakan perintah Allah dan Rasulnya jadi kita akan jadikan nasihat kita kepada orang itu bagian dari fakta kepada Allah bagian daripada menjalankan perintah Allah bagian daripada menghidupkan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam dan dengan demikian insya Allah ta'ala apa yang kita lakukan akan menjadi amal yang soleh. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita nyatakan bahwa nasihat itu adalah ibadah. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan al-ajrul was-sawab, pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sangat butuh kebajikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu adalah bagian dari upaya itu. Oleh karena itu nasihat adalah ladang amal soleh yang Allah tawarkan kepada kita Siapa ingin mendapatkannya maka lakukan nasihat kepada yang membutuhkannya Kemudian yang ketiga adalah bahawa ketika kita menasihati orang Saudara kita apalagi Maka kita itu menginginkan dari orang tersebut terjadi perbaikan kita sedang menyeru orang itu kepada kebaikan. Kita sedang menjauhkan orang itu dari kejahatan. Dan bukan untuk mentenarkan kekurangannya atau mungkin celaknya atau mungkin aibnya. Perkara ini harus menjadi permanen untuk orang yang melakukan nasihat pada orang lain. Sungguh-sungguh bahwa kita ingin menasihati orang itu agar orang itu kembali kepada jalan Allah. Agar orang itu berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Agar orang itu tidak terjeblos pada mahasiat. Agar orang itu kembali menuruti, menapaki apa yang menjadi pedoman hidupnya yang sesungguhnya yaitu Al-Islam. Nah rekan rekan sekalian, tiga poin di atas. Apabila kita tunaikan, maka insya Allah Ta'ala bukan saja pada kita yang menasehati tapi akan membekas. Kepada orang yang dinasehatinya Karena apa? Karena kita menunaikan karena Allah Karena kita tulus melakukannya Oleh karena itu insya Allah Ta'ala akan ada bekasnya Tetapi kalau kita pamrih Ingin disebut bahwa kita lebih alim Ingin kita disebut bahwa kita adalah Lebih patut menasehati Dan sebagainya maka itu adalah Keinginan duniawi Yang nyaris justru merugikan pelakunya Nah ini adalah poin penting saya lagi saya kirim bawahi bahwa untuk yang pertama kali cara kita menasihati orang adalah harus ada pada diri kita orang yang menasehati adalah satu ruh satu gairah bahwa nasihat itu adalah ibadah sama dengan ibadah-ibadah lain kita membaca Al-Quran kita berzikir kita berdoa kepada Allah dan diantaranya adalah an-nasihat ini yang pertama kemudian yang kedua apabila kita ingin memberikan nasihat pada orang Maka hendaknya orang yang memberi nasihat itu sedapat mungkin hendaknya memberikan contoh yang konkret. Memberikan gambaran konkret, memberikan aplikasi yang bisa dijadikan sebagai ukuran dan uswah. Atau ikutan oleh orang yang dinasehati. Jangan mengatakan bahwa jangan kamu merokok kemudian penasehatnya merokok. Jangan mengatakan bahawa kamu jangan berbohong, tetapi dia berbohong. Nah, kudwah itu adalah perlu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa ta tansauna anfusakum wa antum al-kitab, afala taqilun?" Apakah kamu menyuruh orang lain dengan kebajikan? Kemudian kamu lupakan dirimu sendiri. Kata Allah, apakah kamu tidak berakal? Ini adalah satu tuntutan kepada kita. Ketika kita menasihati orang, maka berupayalah. Orang yang menasihati itu adalah mempraktekan apa yang dinasehatkannya kepada orang lain. Tentu semaksimal apa yang dia mampu. Belum tentu apa yang dia nasihatkan dia mampu lakukan. Tetapi bagian daripada nasihat, dia harus sampaikan kebenaran itu. Misalnya, dia harus memberi nasihat untuk melakukan misalnya saum Senin Kamis atau harus berinfak atau tihamul lail dan seterusnya. Padahal dia mungkin saja belum mampu. Bukan berarti bahwa kita tidak menasihati perkara itu, tetapi semestinya dia tetap lakukan. Adapun dia tidak melakukannya adalah karena dia terkategorikan belum mampu. Tetapi dalam perkara-perkara lain, hendaknya dia menjadi pelopor menjadi perkara yang jadi gambaran konkret bahwa, oh begitu sebagai orang yang menjalankan al-islam jadi, yang kedua adalah hendaknya gambarkan apa yang kita nasihatkan pada orang itu dalam dirinya sehingga orang mencontoh kita dan menggambarkan bagaimana cara mengamalkannya yang demikian itu adalah pada zaman Rasul sangat konkret, sehingga Membekas sehingga tertanam dan akhirnya mereka menjadi militan Ketika mengatakan bahwa berdakwah Rasul adalah pelopor dalam dakwah Ketika beribadah Rasul adalah pelopor dalam dakwah Ketika berilmu Rasul adalah pelopor dalam masalah ilmu Ketika berakhlak maka Rasul juga adalah pelopor dalam masalah Itu bahkan di dalam segala bidang Rasul adalah manusia terdepan oleh karena itu nasihat beliau selalu berhasil dan membekas dan menjadi bukti baik kita bahawa Islam sampai kepada kita bahkan sampai kepada lubuk hati kita pada malam hari ini adalah karena ikhlas dan karena kuduhahnya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga yang demikian itu tidak mudah pudar bahkan terus berlangsung dan langgeng karena adanya kuduhah tersebut. Kita bisa buktikan demikian itu bukan hanya si nabi yang tentu sangat sempurna, tetapi juga dari para pengikutnya yang setia. Kita bisa buktikan bahwa bagaimana mereka menasihati orang, lalu betul-betul apa isi nasihat itu dicamkan sendiri oleh yang memberi nasihat sehingga sangat membekas. Yang ketiga rekan-rekan sekalian adalah sabar. Kalau kita memberi nasihat pada orang, jangan memaksakan. Kehendak Jangan mempersyaratkan bahwa apa yang saya sampaikan harus dia terima Dan apabila dia tidak menerima dari kita Lalu kita cacimaki Lalu kita dia jelek-jelekan Lalu kita katakan kamu sesat Dan sebagainya Yang demikian itu adalah tidak patut Harus mempunyai sikap sabar Sabar ketika kita memberikan nasihat Lalu orang mungkin saja tidak menerimanya juga sebaliknya dia juga harus sabar bisa jadi ketika dia memberi nasihat orang lain itu akan berbalik menolak terhadap dirinya bisa jadi menjadi caci maki terhadap dirinya nah apabila ini yang demikian itu adalah dilakukan dia sebagai penasihat itu tidak boleh menemuinya menghadapinya membalasnya dengan emosi dengan murka dengan marah dan sebagainya dia ingat bahwa dia sedang melakukan peran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan karena itu Dia harus sabar, dia harus ulet Dia ingin agar nasihat itu Sampai pada dirinya Dan yang hakiki dari nasihat adalah Ingin agar orang yang Dinasihati tadi menjadi lebih baik Menjadi berhenti daripada Ketidakbaikannya Dan itu adalah perkara yang harus Dicamkan oleh kita sekalian Kalau itu dilupakan <tuh> Maka yang menjadi membekas pada orang itu adalah tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam e, hadisnya kata beliau, "Ma kana fi syai'in illa zanahu wama ma nuzia syai'in illa syanahu." Bahwa kalau seseorang itu adalah tidak sabar atau bahkan tidak lembut di dalam menunaikan nasihat, Ataupun berdakwahnya Maka justru sebaliknya Bukan perhiasan yang didapat Tetapi cacian yang dia dapat Oleh karena itu Maka yang ketiga ini adalah Harus dengan sabar Allah SWT berfirman Dalam surat Al-Asr Al Kata Allah SWT Innal illa ladin amanu Wa amiru salihat Wa tawasau bil haqqi Wa tawasau disabar Bahwa menyampaikan nasihat Menyampaikan ad-diin Itu adalah harus dengan sabar Sabar bahkan ketika mendakwahkannya dan menasehatikannya Kepada orang lain Rekan rekan sekalian Tidak sedikit orang yang menasehati Lalu tidak diterima Nah jangan dikira bahwa Tidak diterima itu Tidak diterima 100% Mungkin bisa jadi adalah karena orang itu Saat itu belum tepat Untuk menerima nasihat Mungkin saat itu orang masih bertabiat, jelek. Tetapi suatu hari bisa jadi Allah berhidayah lalu akan terngiang-ngiang apa isi nasihat kita. Jadi intinya adalah tidak boleh memaksakan apa yang kita nasihatkan. Yang penting kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Inilah nasihat untuk Anda dan kami ingin Anda menjadi baik. Dan diterima atau tidak adalah kita hanya sekedar penyampai risalah dari Rasul. Sallallahu alaihi wasallam Juga tentu dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat Rekan-rakan sekalian adalah Kalau kita menasihati orang Harus memiliki Di dalam diri kita sifat Prohmah Sikap mahabbah Prohmah artinya adalah sayang Mahabbah artinya adalah cinta Cinta kepada orang Yang dinasihati Sayang kepada orang yang dinasihati Kenapa? Karena Seorang yang memberi nasihat itu pada sebenarnya adalah ingin agar orang itu kembali kepada kebaikan dan itu adalah bagian daripada keimanan. Kata Rasulullah SAW, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحبه لنفسه bahwa orang dikatakan mukmin jika dia adalah mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, bagian daripada mencintai itu adalah saya ingin tidak suka kalau orang itu kemudian terkena murka Allah subhanahu wa taala atau terancam dengan azab Allah subhanahu wa taala begitu juga adalah dengan e, rasa sayang tadi saya sampaikan bahwa Rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan maka narrif kufijain il lazana bahwa kalau suatu sikap lembut itu ada pada sesuatu maka yang terjadi adalah keindahannya yakni akan ada hasilnya dan apabila dia dicabut maka yang ada adalah kata Rasulullah <tip> manusia mensyain ilah sya'na kalau ya. dicabut maka akan menjadi sebaliknya rekan-rekan uh. uh, sekalian kita lanjutkan kembali tadi saya baru sampai pada nomor keempat ya uh. dan kita teruskan sekarang dengan nomor kelima uh, nah, uh, cara menasihati Saudara kita itu adalah yang selanjutnya hendaknya ditunaikan. Apakah diminta atau tidak diminta? Hmm. Jadi jangan sampai ada orang yang mungkin sebetulnya perlu nasehat, tetapi kita masa bodoh, kita a priori, kita pura-pura tidak tahu atau bahkan kita mungkin menghindar. Dan itu adalah tidak dibenarkan karena sesungguhnya apabila kita mau menunaikan. Nasihat yang sesungguhnya maka mestinya nasihat itu adalah kita tunaikan walaupun kita tidak diminta. Dalam satu hadis bahawa Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu bahkan berbanyak kepada Rasulullah SAW untuk menasehati setiap muslim. Kata beliau wa nusho li kulli muslimin. Memberikan nasihat kepada setiap Muslim artinya adalah diminta atau tidak diminta beliau akan selalu gigih. Bagaimana caranya agar nasihat ini sampai kepada yang lain untuk supaya al Islam ini sunnah ini din ini kebajikan ini adalah sampai kepada semua orang. Nah oleh karena itu nasihat itu adalah hendaknya tidak bersifat pasif tetapi hendaknya bersifat aktif. Kapan saja dimana saja. Dalam keadaan apa saja kalau kita menemukan orang yang memang perlu terhadap nasihat Jangan kita tinggal diam Tetapi bangkitlah gairah kita dan kemauan kita Untuk memperbaiki dan menebar kebajikan itu kepada banyak orang Kemudian yang keenam rekan-rakan sekalian adalah Apabila kita ingin agar nasihat kita berhasil Maka cara yang keenam adalah Hendaknya memilih cara yang tepat Waktu yang tepat keadaan yang tepat Bahkan metodologi yang tepat Kalau kita memberi nasihat pada orang Lalu asal saja Dan semau diri kita saja Bahwa pokoknya begini Nah kalimat pokoknya itu Itu adalah tidak patut Sebetulnya Bagian daripada hikmah adalah Seorang pemberi nasihat itu Harus mempunyai pertimbangan matang Sehingga dia adalah bisa menanamkan apa yang dia ingin tanam dengan sebaik-baiknya Dan itu adalah tidak boleh sembarangan Dan semestinya adalah orang itu betul-betul perhatikan baik-baik Tentang masalah perkara yang akan berpengaruh besar pada keberhasilan nasihat yang dia sampaikan Perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata beliau Inna lilqlubi syahwatan wa iqbalan Sesungguhnya hati itu adalah memiliki syahwat dan diantara apa yang dia miliki adalah iqbal yakni maksudnya sikap siap untuk menerima bahawa hati juga kita mempunyai suatu masa di mana masa kita itu adalah tidak bergairah lesu, lunglai dan akan menolak ketika dia diberi nasihat kata beliau fahu zuha inda syahwatiha wa iqbaliha. Oleh karena itu, ambillah dari hati itu di saat si hati itu bersyahwat atau siap untuk menerima nasihat. Wa dharuha inda fatratiha wa dan biarkan abaikan tangguhkan ketika hati itu adalah berada dalam keadaan masa yang disebut dengan futur atau lesu atau mungkin saja tidak sedang mood atau tidak mau menerima nasihat. Nah apabila ini diperhatikan Abdullah bin Mas'ud memberikan Suatu ababa kepada kita bahawa Tidak setiap saat Semestinya kita menunaikan nasihat kepada orang Mentang-mentang kita bisa memberi nasihat Mentang-mentang orang butuh nasihat Lalu kemudian kita antem kromo Dan tidak melihat situasi dan kondisi Maka yang demikian itu adalah bisa jadi Bukan berhasil tetapi justru akan gagal Orang harus perhatikan unsur psikologisnya, mungkin saja dia adalah orang yang sensitif, orang yang emosional, atau mungkin orang itu dari sisi intelektualnya, orang itu adalah e, termasuk berpendidikan atau tidak berpendidikan, waktunya mungkin sedang sibuk atau sedang e, longgar, semua itu adalah harus kita perhatikan sehingga kita bisa menanam nilai-nilai ini dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah yang ketujuh. Kalau kita ingin berhasil dalam memberi nasihat pada orang, hendaknya nasihat itu adalah meliputi seluruh apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berkenaan masalah akidah, masalah amaliah, masalah akhlak, masalah perilaku, masalah ibadah, masalah muamalah, bisa jadi masalah wawasan, masalah menyikapi sesuatu, semua itu adalah mestinya dimiliki dan diketahui oleh orang yang memberi nasihat sehingga dia akan bisa memberi orang lain yang berfaedah Nah kalau itu adalah tidak dimiliki Maka orang hanya berpaku pada apa yang terjadi saat itu Sehingga sifatnya adalah Bisa jadi adalah emosional Bisa jadi spontanitas Sehingga latar belakang tidak dipelajari Dan akhirnya nasihat mungkin kurang menjadi membekas Nah oleh karena itu jangan diabaikan bahwa Pengetahuan umum terhadap din ini adalah penting Ilmu menjadi mendasar Untuk bagaimana caranya Menasehati itu bisa lebih efektif Terhadap orang yang kita nasihati Dekat-dekat sekalian Terpenting Bahkan dalam perkara nasihat adalah Yang ke delapan ini Yaitu Jangan sampai Ketika kita memberi nasihat pada orang itu Dengan cara menelanjangi Di depan umum Di depan orang banyak Orang itu adalah Dijelaskan kejelekannya Lalu diumumkan aib-aibnya Lalu kemudian orang itu adalah bukan malah memperbaiki Tetapi bisa jadi menjadi orang yang e, menjadi korban Kezoliman orang tersebut Bukan menjadi baik Tetapi justru ancamannya adalah kepada orang yang menasehati dengan cara yang tidak benar yakni artinya di depan umum Perhatikan Al-Imam al-Syafi'i Imam kaum muslimin Kata beliau mengatakan dalam bait-bait syairnya sebagai berikut. Kata beliau Ta'amadni bin Shika Finfiradi, wajanibni an nasihhati fil jamati, fa'inna nushha biin al nasi la arda istimahum, fa'in qalaftani wa qayta qauli, wa la taqdzab idalam ta'lqata'an. Kata beliau bersengajalah terhadapku untuk Memberi nasihat padamu dalam kesendirian Jauhilah aku dari nasihat di depan banyak orang Fil jamaah artinya adalah di depan orang banyak Kata beliau sesungguhnya memberi nasihat di depan atau di antara orang banyak itu Adalah bagian dari cara untuk menelanjangi orang tersebut Aku tidak rido mendengarnya Fa'in kawalastani kalau engkau menyelisih aku dan engkau menyelisihi perkataanku Janganlah kamu marah Kalau seandainya kamu tidak ditaati Nah, para rekan-rekan sekalian Ini adalah merupakan bukti Daripada pemahaman Alimah Masyafi'i Yang harus hendaknya pada malam hari ini kita ambil sebagai pelajaran Bahawa cara menasehati itu adalah bukan dengan cara menjelek-jelekan orang yang kita nasihati itu di depan umum Bisa jadi dia tambah malu, bisa jadi mungkin dia tambah minder Bisa jadi dia menjadi futur, bisa jadi dia malah menjadi ngamuk Yang jelas adalah tidak bermaslahat baik dirinya maupun umatnya Apalagi jika orang itu adalah berpengaruh Nah oleh karena itu, makin demikian itu harus dengan fikih Sehingga apabila ditunaikan dengan baik Maka insyaallah ta'ala akan menjadi berhasil Berikutnya adalah Masih perkataan Imam Syafi'i kata beliau Manuagza aqahu shiran, bacauduagzahu wazanuh, wamanuagzahu alaniyaan, bacaudfatuhahu wasyanahum. Kata beliau, siapa yang menasehati saudaranya dengan rahasia, dengan tertutup, dengan tidak terbuka, maka dia sesungguhnya telah menasehati orang itu dan telah mempercantik orang itu, telah menghiasi orang itu. Mungkin bisa jadi orang itu betulan dia kurang Kurang paham Kurang lurus Atau salah Atau bahkan mungkin sesat Tetapi ketika orang itu dinasihati dengan sendirian Dengan mungkin empat mata Atau mungkin tidak ada yang tahu Kecuali antara yang menasihati dan yang dinasihati Orang itu menjadi mudah-mudahan menjadi lebih lurus Dan akhirnya menjadi lebih baik Dibanding dengan sebaliknya Kata beliau Wa man wa'allahu ala niyatan Barang siapa yang menasihatinya di depan halayak ramai Dengan diumumkan Dengan ditashir Sehingga kesohor kejelekan orang itu Papadfaduhahu wasyanahu kata Imam Syafi'i Yang demikian itu adalah telah memperbesar borok orang itu Dan bahkan telah menghinakan orang tersebut Bukan saja menjadi lebih baik Bahkan justru yang saya khawatir adalah yang demikian itu Akan berlanjut kepada apa yang disebut dengan pengadilan hari akhirat Ketika dia antara ashirat as dengan al jannah ada satu masa namanya tontor dan satu sama lain saling kisos di antara mereka maka bisa jadi dia akan dihujat dan akan dikisos sesuai dengan keadilan Allah bau orang yang mencaci tadi akan dikisos oleh Allah swt pada saat itu. Na'udzubillah min dalik oleh karena itu luruskan kembali niat kita bahwa memberi nasihat itu adalah sesungguhnya untuk supaya orang yang dinasihat itu adalah lebih baik dan bukan justru menjadi kalah dan menang Nah kalau saja ini dilakukan oleh orang yang memberi nasihat Maka insya Allah ta'ala nasihat akan masuk dan akan berhasil Dan dua-duanya akan menjadi lebih baik Karena apa? Yang menasihati menunaikan sunnah rasul Mendapatkan pahala dari Allah Dan yang dinasihati akan kembali berpikir Dan kemudian akan mudah-mudahan mendapatkan pancaran sinar kebaikan Dari yang dinasihati itu Ibnu atau Abu Hatim ibnu Hibban al Busti beliau mengatakan begini kata beliau an nasihatu tajibu adalah nasihat apa nasihat itu wajib untuk manusia seluruhnya ala mada karna kablu sebagaimana yang aku sebutkan sebelumnya kata beliau walakin ibdauha la yajibu illa siron tetapi menasehati itu tidak wajib kecuali dengan cara sir Sirraturhu adalah rahasia, sirraturhu adalah tertutup. Li'anna man wa'adha 'ala niyatan faqad Karena orang yang menasihati saudaranya dalam keadaan terang-terangan itu adalah justru telah menghinakan orang itu. Wa man wa'adha hu sirran Barang siapa yang memberikan nasihat dalam keadaan rahasia, maka dia telah menghiasinya Nah, oleh karena itu ini adalah perkataan para ulama. Ibnu Hazm al zahiri beliau mengatakan Kata beliau Ida Nasahtha, fansah siran la jahron. Apabila kamu menasihati orang itu, nasihatilah dengan rahasia, dengan tertutup, la jahron, tidak dengan terang-terangan di hadapan orang banyak. Wabita aridin la tasrih dengan cara yang diplomatik dan bukan dengan cara yang langsung. Ila anda yafam al manshuf ta aridak walabudaminat tasrih. Kalau orang yang dinasihat itu tidak paham dengan abstrak. Maka dia upayakan nasihati dengan terang-terangan atau dengan detail Jadi rekan-rekan sekalian menasihati itu adalah ada caranya Dan para ulama telah memberikan kepada kita rumusannya Sehingga kita akan berhasil Kalau melaksanakan apa yang mereka fahami Karena mereka sungguh telah berhasil bahkan menyampaikan ini, ini kepada kita sekalian Berikutnya adalah bahwa menasihati itu Adalah harus dengan cara memperlihatkan kebenaran walaupun kebenaran itu bisa jadi adalah bertentangan dengan hawa nafsu orang yang menasehatinya sendiri. Tetapi karena dia ingin agar nasihat itulah masuk kepada orang, maka yang menjadi tujuan adalah bagaimana agar al-haq itu nampak, agar hak itu muncul, agar hak itu adalah jelas sehingga bisa diikuti dan konkret aplikatif. Tetapi, kalau itu adalah tidak ditampakkan, yang penting adalah dia nasihati, benar atau tidak, yang jelas itu adalah harus begitu, maka bisa jadi nasihat itu adalah akan menjadi gagal. Nah, terakhir, rekan-rekan adalah bahwa kalau kita menasihati orang, itu hendaknya, tadi saya katakan, jangan memaksa, harus orang itu mengikuti. Sebab, apabila yang demikian itu terjadi, maka bukan malah menjadi baik. Di dalam satu perkataan Ibnu Hazm juga kata beliau, wala syartil qabuliminka. Jangan kamu menasihati orang dengan mempersyaratkan agar nasihat itu diterima olehmu. Fa in ta'daitha hadhil wujuh fa anta Kalau seandainya yang demikian itu adalah kamu lakukan juga, maka bisa jadi kamu itu adalah termasuk orang yang zalim. Nah oleh karena itu Maka karena kita tidak ingin menjadi orang yang zalim, maka berarti kita harus patuhi dan cara mematuhi itu adalah dengan cara bahwa kita menasihati itu adalah bukan dengan memaksa. Mungkin tidak hari ini besok, mungkin tidak besok adalah lusa dan terus seterusnya bahkan sampai dengan akhir hayatnya karena kita adalah justru diberikan lahan oleh Allah untuk beribadah melalui perkara ini. Kata beliau diteruskan Faanta zalimun la nasihon kamu adalah berbuat zalim bukan memberi nasihat. Watali buatatin uh, wa uh, Malik jadi kata beliau bahwa kamu adalah menuntut ketaatan. La mu adi amanatin wa huwah bukan menunaikan hak yang amanah dan bukan juga untuk persaudaraan. Walaysa hadha hukmul aqli in adalah bukan hukum akal wala hukmul sadaqah dan juga tidak ada dalam persetia kawanan lakin hukmul amir ma'ru'iyatihi yang demikian itu adalah antara amir dengan rakyatnya was ma'abdihi dan tuan dengan hambanya sedangkan kita memberi nasihat bukan dalam kategori itu tapi saya lagi selalu nasihat sebagaimana definisinya adalah ingin Agar kebaikan itu sampai kepada orang yang dinasehati, demikian Baik rekan, kita lanjutkan kajian malam kita bersama Ustaz Ahmad Rafi'i Dan tema kita mengenai adab nasihat Untuk rekan yang ingin memberikan pertanyaan 8816363 atau ke SMS dulu di 0815 1107 -11 107 Sudah banyak ini rekan yang uh, memberikan pertanyaan melalui SMS di 0815 11 107 107 Pertanyaan yang menurut seni standar gimana caranya menasihati orang tua nih, setelah? Ya. Uh, tentu nasihat itu adalah diberikan dan ditunaikan kepada setiap orang ya mm -hmm. dan termasuk mereka adalah orang tua kita sendiri dan mm -hmm. Dan orang tua kita itu adalah justru bahkan prioritas hmm. Karena dia adalah bagian dari keluarga kita Dan kita disuruh oleh Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka Nah oleh karena itu e, cara menasihati orang tua adalah perlu diperhatikan agar berhasil Nah e, caranya adalah bahwa orang tua kita itu adalah tentu usia lebih tua daripada anaknya Pengalaman lebih banyak dari anaknya Walaupun bisa jadi ilmu belum tentu Akan tetapi terkadang unsur psikologis itu adalah lebih dominan untuk orang tua hmm. Nah oleh karena itu perkara ini adalah harus diperhatikan Sehingga ketika kita memberikan nasihat pada orang tua Maka tidak patut dengan menggunakan sistem perintah hmm. atau dikte Yang paling tepat adalah Bisa jadi dengan dialog Bisa jadi dengan tukar pikiran, Bisa jadi dengan memberi contoh-contoh uh, Bisa jadi dalam bentuk bertanya dan konsultasi Bisa jadi dengan memberikan media cetak Mungkin majalah, mungkin buku Bisa jadi memberikan juga media elektronik Seperti CD dan seluruhnya Atau bisa jadi dengan baik-baik diajak ke majlis di mana di sana disampaikan tentang ilmu Allah dan ilmu Rasulullah SAW. Nah selain daripada perkakakala itu, maka kita harus pertimbangkan kalau seandainya adalah orang tua itu mungkin dalam suasana tidak bisa menerima nasihat atau belum bisa menerima nasihat pada kali itu, maka kita tidak boleh memaksakan karena bukan malah menjadi jalan terbentang, tetapi bisa jadi jalan menjadi tertutup bahkan bisa mempersempit. Terhadap orang atau anaknya itu sendiri hmm. Nah itu adalah uh, harap dipertimbangkan Harap dipikir sehingga kita ingin agar nasihat itu dan isi nasihatnya sampai pada orang tua Tetapi tidak dalam bentuk harus bersegera dan tergesa-gesa Sehingga terkesan memaksakan diri dan memaksa orang tuanya Demikian. Baik kita langsung terima di 8816363 Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Halo? Ya, sayang sekali, belum terput, uh, belum tersambung Silakan untuk rekan yang ingin memberikan pertanyaan di 021 881 Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Ayuh. warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa Ibu? Dari Umuh Khonsa di Tambun Umuh Khonsa, silakan Ya, uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, uh, mau ini Dimana tanggapan Ustaz dengan Buku yang berjudul Goufadis, Mau kemana salafi Ini benar-benar buku yang sangat Menghujat kaum salaf hmm. Ya kita saja Ustaz Bagaimana tanggapan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mohon Sa Di belakangnya kita sapa kembali 8816363 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu? saya Ibu Sari. Di mana Ibu? Di Cimano. Silakan. Eh uh, Ustaz, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini. Uh, saya kan punya anak. Mm -hmm. Anak saya itu dari kecil kebanyakan dengan tante saya. Mm -hmm. Setelah sekarang umur 7 tahun saya ambil ambil ikut tinggal dengan saya. Mm Heeh. -hmm. ...tapi saya susah sekali menasehatinya... ...dia itu suka ada bohongnya... Mm -hmm. itu ...suka berbohong... ...dan saya ingin menghilangkan itu... ...susah sekali... Mm -hmm. uh, ...udah nempel gitu di dia... Uh, ...jadi... itu ...dari tante saya itu nempel ke anak saya... ...dan saya minta penjelasan dari Ustaz... ...bagaimana caranya... ...supaya menghilangkan anak saya itu... ...supaya tidak berbohong terus gitu... Mm -hmm. ...dan bagaimana saya supaya sabar... Cara mendidiknya, gitu mm -hmm. uh, Itu aja. Ya, baik uh, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Satu lagi kita terima di belakang Ibu Sari Assalamualaikum Ya, terputus Anda bisa hubungi kembali 8816363, Assalamualaikum Baik, kita langsung jawab saja pertanyaan pertama ini dari Umu Khonsa Stah, Silakan Ya Ditambun Eee uh... Pertanyaannya adalah tentang buku ya Iya, Kuwa Padis mau kemana Salafi? Mau kemana Salafi, yang lalu tadi ada sendiri komentar bahwa di dalamnya adalah berisi cibiran ya terhadap Salaf eh, Mohon maaf, barangkali saya tidak membaca atau belum membaca buku itu eh, eh, panamai, Tentang isi daripada buku itu, apa maksudnya, apa... Konotasinya hmm. uh, Oleh karena itu saya belum bisa komentar ya Terhadap buku itu uh, Tetapi Saya memberi satu gambaran Karena tadi di akhir ada intrik-intrik Bahwa Konotasinya adalah Mencibirkan Atau katakan saja Mempunyai anggapan terhadap salaf itu Adalah negatif uh, Sungguhnya begini Kaum muslimin dan rekan data dimanapun Anda berada Uh, tidak boleh takut Tidak boleh uh, demam Dengan istilah salaf Karena As-salaf itu maknanya adalah as sahabah. As-salaf itu adalah Salasat al-qurun Al-mufadalah hmm. Jadi tiga abad yang utama Yang kata Rasul SAW sebutkan Khairun nasi qarni Summal ladhina yalunahum Summal ladhina yalunahum Uh, Salah itu adalah para sahabat Kemudian orang yang datang setelah mereka Berarti para tabi'in Dan kemudian orang yang datang setelah mereka Yaitu tabi'in -tabi Nah kalau uh, kita lihat dari hal ini Maka mereka adalah umat terbaik Dan siapa saja yang memahami Dan mencontoh Agar Islam yang dia pahami Dan Islam yang dia praktekkan itu Sesuai dengan pemahaman mereka orang terdahulu Maka sebenarnya itu adalah terpuji Hmm. Kalau ada orang yang kemudian salah memahami salaf, salah mempraktekan salaf Maka tidak akan mengganggu terhadap keterpujian dan keutamaan salaf di masa lalu Tetapi justru adalah akan berbalik bisa jadi kepada orang yang menggambarkan salaf itu jelek Atau bisa jadi kepada orang yang mencela salaf itu sendiri Orang mencela salaf adalah misalnya orang-orang montajilah atau orang-orang yang syiah dan sebagainya, mereka adalah tentu orang-orang yang keluar dari manhaj. Tetapi orang yang barangkali mereka adalah tidak suka karena mungkin dari sisi jahilnya, tetapi salaf tidak akan terganggu, tidak akan terkurangi, tidak akan turun keutamaan mereka karena mereka sudah berlalu dan mereka adalah orang-orang yang utama itu hmm. adalah tentang uh, salaf ya tentang yang pertama. Baik kemudian yang kedua dari ibu Sari di Cibinong ini stud. Ya kemudian yang kedua adalah anak ibu sudah hampir 7 tahun hmm. ikut uh, dengan tantenya lalu sekarang diambil dan anak itu terbiasa dengan dusta bagaimana cara menghilangkan uh, penyakit itu uh, tentu ibu sekalian tidak ada di antara kita yang ingin anaknya Terjangkit ya Perkara-perkara yang tercelah Apalagi akidahnya menjadi salah Nah hanya Kalau saja anak ibu terlanjur Terkena tinta Yang menodai dia Sebetulnya adalah kata terlanjur itu sendiri Belum terlanjur hmm. Karena memang tidak ada istilah terlanjur Dalam masalah hidayah ya Dalam masalah hidayah itu tidak ada istilah terlanjur Selagi bahwa nyawa masih di dikandung badan Dan belum Nyawa itu adalah hampir dengan kerongkongan maka belum ada istilah terlambat. Oleh karena itu satu adalah saya berikan kepada ibu Sari ya itu adalah satu hendaknya ibu optimis satu ibu optimis bahwa hidayah itu di tangan Allah dan ibu adalah hanya memberi didikan hanya membiasakan hanya mendidik anak ibu itu sisanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur. Jadi tunaikan dengan baik. Oleh karena itu, itu adalah satu optimis. Kedua adalah jangan jemu, jangan bosan. Dia adalah anak ibu. Dia adalah bagian dari dagang dari dagang daging ibu. Dan dia adalah akan menjadi investasi ibu di masa datang. Oleh karena itu, gigihlah. Jangan bosan, jangan jemu terus dia didik. Tidak hari ini, besok, tidak besok lusa, mungkin tahun besok, mungkin bulan besok dan seterusnya. Yang jelas adalah terus-menerus. Istimror, yani terus menerus Tidak boleh terputus Dan yang ketiga tadi adalah Sudah disebutkan tentang sabar ya. Sabar, sabar itu Adalah tentu diperlukan Karena anak ibu masih anak-anak Sehingga harus masuk dalam dunia anak Jangan sampai Ibu e, mengatasi Perkara akhlak yang tidak baik Pada anak ibu tadi Dengan menggunakan metode orang dewasa Mungkin dengan gampang memukul, mungkin dengan gampang melukai dan seterusnya itu adalah tidak boleh. Jangan terburu-buru. Kemudian yang keempat adalah hendaknya e, ibu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa pada Allah karena yang mempunyai hati jangankan anak ibunya sendiri adalah berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu memohon pada Allah agar ditunjukkan, agar dimudahkan mendidik, agar anak termudah dibidik didik, didik, dan diwarnai dan itu adalah perkara yang paling penting kemudian yang kelima adalah gunakan antara hadiah dan hukuman yang seimbang jangan sampai hukuman terus yang diberikan pada anak itu sehingga anak menjadi down jiwanya jangan juga diberi hadiah terus sama anak itu nanti anak menjadi ketergantungan oleh karena itu imbangkan dua perkara itu mudah-mudahan anak ibu Menjadi anak yang soleh dan kemudian lurus dan hilang penyakit seperti itu dengan pembiasaan-pembiasaan yang terpuji Berikutnya adalah eh, yang keenam, jauhkan dari gejala-gejala itu Mungkin temannya, mungkin lingkungannya, mungkin kalau ya, seperti yang ibu katakan tantenya Perkara-perkara yang mempengaruhi pada jiwa dan kebiasaan anak sehingga tabiat jeleknya akan lebih berkembang, jauhkan Karena itu adalah menjadi tanggung jawab kita Untuk men anak itu Dari perkara-perkara yang tercelah Sehingga yang tumbuh yang terpuji Dan yang tercelah adalah terrem. rem Terakhir eh, Masalah yang eh, Bu Sari tadi Tanyakan yaitu adalah Masalah sabar, sabar bagaimana caranya sab Supaya sabar dalam mentarbiah eh, Tentu adalah <tuh> Mirip dengan Jawaban yang pertama, agar kita sabar Dalam mentarbiah itu Satu adalah mentarbiah itu Upaya dari kita hanya upaya manusiawi. Kita memberikan makan, kita memberikan pembiasaan, kita memberikan eh penyuluhan, pengarahan, perintah, larangan. Sisanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. al murabi al-haqiqi huwallah. Yang mentarbiah sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hanya berupa upaya memberi makan, mendidik, mengarahkan. Semua itu adalah hanya upaya kita, tapi seluruhnya adalah dari Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu, tentu yakini bahwa mendidik anak ibu itu adalah ibadah dan harus sabar, harus ulet dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikian. Iya. Baik, kita kasi mesdul ini, Start. Ya. Ada rekan ta. Ahsan atau tidakkah jika saya sebagai ahwat menegur ataupun juga menasihati Ikhwan, karena fenomena aktivis dakwah mudah saat ini banyak ahwat yang menasihati Ikhwan dan sebaliknya. Itu beberapa SMS Kemudian kita terima di 8816363 Untuk anda rekan yang ingin berpartisipasi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Dari siapa ini? Dari Bapak Putri dari Sekarang silakan Pak Putri Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Ini Pak Ustaz saya ingin tentang hadis ya Saya juga agak ingin memahaminya ini hmm. Ini hadisnya dari Ibnu abbas Ya tahun 12 dia berkata nabi bersabda aku diperintah oleh Allah untuk bersujud pada tujuh tulang yaitu pada dahi dan beliau menunjuk dengan tangannya pada hidung beliau buat hmm. telapak tangan dua lutut dan ujung-ujung dua telapak kaki hmm. dan kami tidak boleh menahan pakaian dan rambut nah yang saya tanyakan ini ini usah nih masalah hmm. dan kami tidak boleh menahan pakaian dan rambut yeah. itu maksudnya apa Pak Ustaz Ya. Tanya hmm. saja pak saya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. E, dari SMS tadi ada pertanyaan yang per, e, mengenai masalah akhwat menasihati Ikhwan ya. Iya. E, ya. Kalau tadi dipahami dari apa yang saya sampaikan bahwa nasihat itu ditunaikan oleh seorang muslim hmm. atau seorang muslimah. Orang yang dinasihatinya adalah juga kaum muslimin berarti bisa muslim dan bisa muslimah. Tinggal berbicara tentang masalah cara Bagaimana cara yang syar'i Ini yang harus kita unggulkan Harus kita utamakan Setelah kita tahu bahwa nasihat sudah untuk semua Maka berikutnya adalah caranya Akhwat Kalau ingin menasihat Yuhwan tidak dilarang Tetapi dengan cara yang syar'i Antara lain adalah Dengan cara yang tidak tertutup Dalam artian Bahwa dia, akhwat, berkomunikasi dengan ikhwan itu secara langsung Dan tertutup Artinya adalah disebut dengan kholwat hmm. Atau bisa jadi adalah juga dengan cara ikhtilat Yaitu campur laki-laki ya, dan perempuan hmm. dalam satu ruangan Sedangkan mereka tidak ada kaitan mahrum hmm. Nah, cara yang sekarang ini adalah bisa jadi dengan surat katakan saja kaleng misalnya iya. E, Atau mungkin juga dengan cara SMS Lalu SMS itu adalah dengan nomor yang mungkin tidak bisa diakses oleh e, yang lain Sehingga tidak akan terjadi komunikasi langsung Dan itu adalah e, bisa menimbulkan maksiat Oleh karena itu intinya adalah bahwa Nasihat itu adalah harus tertunaikan walaupun akhwat terhadap ikhwan Maka e, itu adalah menjadi semua bagian kaum muslimin harus menaikkan nafas itu hanya caranya kira-kira yang kira-kira adalah tidak menyinggung, menyinggung dan tidak menyelisihi daripada uh, syariat itu sendiri. Mm -hmm. Itu tentang yang pertama ya. Yang kedua adalah tentang uh, tadi yeah. memahami hadis ya. Hadis Ibn Abbas ini. Bagaimana tidak menahan tangan dan rambut itu. Jadi maksud adalah kalau uh, seorang muslim sholat maka Mungkin saja di bagian tubuhnya itu Ada kain atau rambut terutama pada posisi kepala hmm. Maka tidak perlu dia menyingkapkan uh, rambutnya Dengan misalnya adalah uh, alasan bahwa uh, Agar tidak ada yang menghalangi antara dahi atau jidatnya dengan tempat sujud yeah. Itu sudah sudah dibenarkan Itu yang dimaksud dengan hadis tersebut Jadi kalau kita sujud misalnya saja rambut kita itu adalah menutupi dahi kita Biarkan saja dia adalah eh, mengenak pada tempat sujud kita Dan tidak perlu untuk disingkap atau diangkat dari dahi kita Itu maksud daripada hadis tadi ya Halo Assalamualaikum Halo. Dengan siapa ini? Dengan Ibu ini Ibu ini mana Ibu? Di Ciara Silahkan Ibu uh, Selamat cipas Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini anak mau nanya uh, Anak pernah menasih hadis seorang wabi Um, nasihat itu secara tila, tidak langsung Tapi melalui Famili si murah itu Ternyata setelah murah itu tahu um, Sikap dia malah Kelihatannya enggak jauh hubungannya uh, Hubungan anak, anak dengan dia Malah jadi merendah Terus uh, Yang selama ini juga saya Bosa sama dia uh, Inilah menjaga Ukhwah terhadap lingrobi si itu, tapi kan sikapnya kadang selalu tidak enak di hati. Terus dia juga masih membina sebuah takling di perumahan daerah sini. Uh, sikapannya bagaimana kalau saya kamu uh, menurkan diri dari apa? Dari takling yang diterima. Terus uh, sambil mencari, Dia takling-takling yang Insya Allah katanya sudah. Dah bahan di dalamnya lah, Ustaz Ustaz yang kabur e, Sikap, -sikap itu Ustaz itu gimana Kira Ustaz? Kira-kira bagus sampai segitup. Terus satu lagi, e, bagaimana menjalani puas yang bagus ke, kepada sesama Muslim yang kadang-kadang e, sikapnya juga sedikit belum fit. Di belakang tapi di depan suka kayak gitu. Mungkin kayak gitu dulu. Sat, pertanyaan dulu. Iya ya, baik. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa Terima kasih Bu Iin di Cikarang. Di belakangnya, baik. Kita ke SMS, Sat. Ada beberapa dari rekan Payah ya di Purwakarta menanyaini Pak Sat. Apakah menasihati istri supaya memakai jilbab juga harus jangan dipaksa. Itu pertanyaan dari SMS. Kemudian bagaimana cara menghadapi kesulitan hidup? Apa doanya supaya dimudahkan mendapatkan rezeki ini, Sat? Ada lagi pertanyaan dari Ibu Siti di Bekasi. Uh, bagaimana orang yang dinasihati dia dia mendengarkan mengerti tapi dia tidak ada perubahan ini, Itulah beberapa SMS yang sudah masuk di 081511111717. Ya. Bismillah uh, tentang masalah tadi seorang namanya Motoreba ya. Hmm memberi nasihat kepada murabbi, lalu berdampak pada murabbinya ada unsur tidak suka dinasihati lalu e, akhirnya terjadi kerenggangan dampaknya adalah gimana kalau mengundurkan diri hmm. e, jawabannya adalah bahwa semestinya ini rumusnya apabila ada orang yang menasihati mestinya nasihat itu diterima Hmm. Apakah nasihat itu serg sesuai dengan hawa nafsu kita Atau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita Karena yang kita ikuti itu adalah bukan serg atau tidak serg hmm. Tetapi sesuai atau tidak dengan syariat Nah oleh karena itu apabila misalnya ada ada seorang murobiyah namanya Seorang murobi yang tidak mau dinasehati Maka sebetulnya kalau seandainya prosedurnya sudah betul Bahwa dia adalah salah Terbukti atau keliru Kemudian yang kedua adalah Caranya, adabnya Sudah kita optimal Jalankan dengan sesungguhnya, dengan baik Lalu si murabi itu adalah Ternyata tidak mau Atau bahkan menolak daripada nasihat Maka itu adalah bagian daripada kibir hmm. Bagian daripada akhlak yang tidak terpuji Karena kata Rasul Al-Kibru Batarul Hakki waqom tunasi. Jadi kalau orang itu sombong, maka dia tidak akan menerima kebenaran. Kalau yang sebenarnya adalah nasihat itu adalah benar, mestinya diterima. Hmm. Nah, ketika dia tidak terima, berarti ada unsur kibir Nah, kalau itu adalah terjadi, maka tentu dia tidak patut untuk menjadi murobih dan berhak untuk mencari murobih yang lain. Hmm. Oleh karena itu, eh, tidak mengapa, ya. Apalagi kalau digabung dengan Ruh Hizbiyah, ya, bahwa dia harusnya adalah murobbinya yang nasihati, bukan muterobbanya ketika itu adalah terjadi maka dia menjadi tersinggung, dan itu adalah berarti tidak baik, oleh karena itu kalau itu terjadi, silahkan cari murobbiyah yang lain yang memang dia lebih soleh lebih berilmu, lebih berwasan dan kemudian tinggalkan, karena dia bagaimana menularkan yang baik, dia sendiri adalah tidak mau menerima nasihat, tapi kalau dia sudah te, apa, tunaikan cara nasihatnya itu adalah dengan dengan baik ya. Nah itu Betul. adalah untuk jawaban dari apa, Ibu ini ya, In sekarang. sekarang tentang uh, kedua adalah uh, masalah bagaimana caranya agar ukuah itu terikat terja, terjang apa, uh, terbangkit ya ataupun terjalin hmm. antara kaum muslimin. Pertama adalah uh, yang harus tertanam pada kaum muslimin itu adalah ilmu Nah, kalau ilmu itu adalah tidak dimiliki Maka ukuahnya dalam bentuk apa gitu kan? Dalam masalah apa kita berukhuah ini Tetapi kalau Mereka tahu bahawa kita adalah berislam Agar kita bertakwa pada Allah Agar kita mendekat pada Allah Agar kita ber dengan berukhuah itu Saling ta'abun alal birri wat Wattakwa Maka yang demikian itu adalah tentu harus terjadi Karena berukhuah itu Bagian daripada iman Al-mu'minu Al muslimu ahul muslim Jadi bagian daripada keimanannya Oleh karena itu tidak mungkin uh apa Muslim tetapi kemudian tidak beruhuah Oleh karena itu, itu yang pertama ilmu Kedua adalah Jalin, uh, uhuah itu Di atas dasar uh, Din Bukan di atas duniawi Nah kalau di atas duniawi Akhirnya ujung-ujungnya adalah kepentingan Kalau ada kepentingan berarti beruhuah Tidak ada kepentingan berarti putus uhuahnya dan itu adalah tidak benar. Yang benar adalah ukuah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena ingin menjalankan syariat Allah, karena ingin meninggikan kalimat Allah. Nah, ukuah yang seperti itu yang akan terjal terjalin. Dan ukuah uh, dengan landasan ini bukan dilandaskan pada darah, pada nasab, pada ras, pada suku, pada apapun, tetapi betul-betul dibangun hanya di atas din. Nah apabila ini terbangun Maka insya Allah Ta'ala Uhwa itu adalah akan uh, terbentuk Di samping itu adalah juga Ada unsur bahawa Satu sama lain saling uh, Menemaikan apa yang jadi hak Dan kewajibannya hmm. Kalau ingin bersaudara tetapi hak dan Kewajibannya tidak diurusi Atau diabaikan maka Pasti tidak ya satu sama lain harus Saling menguntungkan harus saling memberikan Uh, kelancaran agar dia semakin dekat Dan semakin membaik dalam iman Dan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu tentang masalah uh, Berkenan masalah huwa hmm. Tentang masalah semester ya yeah. uh, Perintah untuk, memerintah atau untuk Berhijab pada istrinya Berjilbab Tetapi istrinya uh, belum mau hmm. uh, Kembali juga Saya jawab dengan satu adalah harus ilmu Kalau anda ingin istrinya adalah menunaikan hijab Maka harus diberikan sumbernya dulu Bahwa jilbab itu bukan perintah suami hmm. Berjilbab itu menutup aurat itu langsung perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iya. Nah oleh karena itu kalau dia menunaikan hijab itu atau jilbab itu Bukan dapat pahala karena pada suami saja Tetapi dia adalah beribadah pada Allah Sebagaimana dia diperintahkan untuk salat maka dia juga diperintahkan untuk berhijab atau berjilbab. Nah, intinya adalah ilmu ya yang pertama. Yang kedua adalah peritahunya adalah dengan bertahap, dengan apa? sabar karena bisa jadi misalnya bahwa Anda menikah itu adalah ketemu ketika istri Anda belum berjilbab. Anda mengaji duluan, dia belum mengaji. Oleh karena itu bisa jadi terjadi ketimpangan itu. Nah, oleh karena itu maka seorang suami harus sabar, harus bijak, harus uh, uh, sistematis ya. Tidak boleh langsung des-des-des begitu sehingga si istrinya mungkin bisa jadi patah arang. Nah, oleh karena itu dengan bijak ini adalah perintah Allah, bertahaplah gitu ya. Iya. Sabar dan seterusnya mungkin tidak hari ini besok tidak, tapi kalau dia sudah uh, diperintahkan lalu masih menolak lalu Bisa jadi adalah mengolok-olok Maka seperti itu sudah bagian daripada penentangan Maka itu adalah bisa ditindak lebih keras daripada itu ya iya. Jadi itu adalah tentang masalah uh, jilbang hmm. Tentang masalah uh, tadi yang apa? Ini yang dia mendengarkan, mengerti Tapi tidak hmm. ada perubahan ini iya. Sudah dinasihati Sudah sudah. Nah ini adalah zohirnya Orang itu namanya Dableg ya Jadi <laughs> Dableg Secara tohir orang itu adalah uh, sudah diberitahu tapi tidak mau juga berubah. Iya. Nah bisa jadi orang ini adalah dua kemungkinan. Mungkin belum saatnya menerima hidayah. Uh -huh. Atau bisa jadi orang itu tertutup dari hidayah. Iya. Nah oleh karena itu maka kita adalah tidak tahu. Ini perkara koib. Hanya saja kalau dari sisi sunnah rasul, rasul tidak pernah berhenti. Hmm. Dari sikap orang yang memang hanya sekedar menolak. Karena orang itu menolak ya sudah kita berhenti deh dakwahnya gitu Atau nasihatnya tidak Yang benar adalah bahwa apabila dia berhenti Maka cari jalan lain, metode lain Mungkin waktunya kurang tepat, mungkin metodenya kurang tepat Mungkin bahannya kurang lengkap dan seterusnya Justru di introspeksi Gimana caranya supaya berhasil Nah oleh karena itu, itu adalah perlu dipelajari Sehingga kalau sudah optimal lalu dia itu tidak bisa sama sekali Ya sudah jalan-jalan dia sudah khotam ala. Perlu <tuk> bimbo alasan mengapa itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ada doa, misalnya Rabbi Srohli Sardi, Wa Sirli Amli, Wahlul Uqdatamil Isan, Ya Fakhru. Kaul itu adalah bagian daripada cara doa bergantung kepada Allah untuk supaya dibukakan hati orang tersebut. Iya, baik kita langsung terima bagian dari rekan kandungan yang ingin berpartisipasi. Satu lagi nih, penelpon ya di lama-lama 16363. Sebelum kita akhiri, Assalamualaikum. Halo, siapa? Dengan siapa? Ya, di Bekasi Ya, Jimmy. Terima silakan. Ini, 01. Eh. Halo. Ya, halo. Dia. Dia. Dia. Ya. Ini staf. Ya. Berdakwahnya artinya dia mengalami langsung uh, memberikan sebuah serbana. Hmm. Halo, putus-putus nih Bisa geser sedikit Ya, sayang sekali terputus ya <laughs> Mungkin karena cuaca ya Halo, Assalamualaikum Ya, baik Kita kasih SMS aja Ustad Dino 815-111-107-107 mm. Ini uh, Biasa ini Ustad mm. Masalah ibu menyuruh anak Untuk melakukan sholat mm -hmm. Kondisinya sudah dewasa ini mm. Tapi tidak mau Gimana ini Ustadz Artinya malah menjawab. Mm -hmm. Silakan langsung menjawab. Sekaligus juga hmm. kesimpulan kita di malam hari ini Ustaz. Ya. Eh, apabila anak itu diperintah salat lalu membangkang, hmm. maka eh, kita harus pahami dulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya kata beliau, anai salatu wasalam bahwa hmm. muru auladakum bis salati li sab'in, wadribuhum li ashrin, wa fariquhum fil madajih bahwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan anak kalian untuk sholat jika mereka sudah sampai usia 7 tahun dan pukullah mereka jika sampai usia 10 tahun dan kemudian pisahkan mereka dari tempat tidurnya artinya satu sama lain harus terpisah antara laki dan perempuan iya. nah di sini ada eh, pelajaran pelajaran pertama adalah bahwa sholat itu harus ditanamkan kepada anak walaupun belum baligh <laughs> Jadi walaupun anak itu belum balik, bahkan usianya masih 7 tahun Kalau sampai dengan usia 15 tahun, berarti masih di bawah umur setengahnya saja Tetap sudah harus dibiasakan tentang masalah sholat Bahkan sampai dengan 10 tahun belum balik pun, ternyata harus ada hukuman Bahwa dia harus dipukul, ya. tetapi pukulannya adalah pukulan yang tidak melukai ya. Oleh karena itu, maka eh, ada satu pelajaran di situ bahwa boleh menghukum anak karena dia tidak mau melaksanakan sholat Nah e, aplikasinya adalah bahwa Apabila seorang anak itu adalah disuruh untuk sholat tidak mau Maka prinsipnya adalah Satu, tidak boleh kita terputus, terhenti Ya tidak dari pemerintahkan sholat Terus saja dia perintahkan, perintahkan Mungkin tidak hari ini besok, mungkin tidak besok lusa Dan seterusnya Kemudian yang kedua adalah bahwa Pisahkan dari pergaulan yang jelek Jangan-jangan ada pergaulan-pergaulan yang jelek yang mempengaruhi dia Mungkin sering main game, mungkin sering main playstation Misalnya mungkin punya teman yang juga tidak sholat Berpengaruh pada dirinya Nah setiap itu harus diteliti ya Jangan-jangan itu pengaruh dari luar Kemudian hmm. yang ketiga adalah mungkin uh, adalah juga uh, Kurang kuduah di keluarganya Dia disuruh sholat tapi orang tuanya misalnya tidak sholat Nah seperti itu adalah harus dipertimbangkan sehingga ketika kita akan menindak anak kita itu memang sudah dipelajari beberapa perkaranya nah, Tetapi eh, saya anjurkan, saya nasihatkan mudah-mudahan anak-anak kita adalah mudah dididik Jadi eh, satu tetap eh, kembali rumusannya seperti jawaban-jawaban awal Yaitu satu berdoa pada Allah, dua tidak boleh bosan, tidak boleh jemu, perintahkan Kemudian ada unsur pria atau apa namanya hadiah dan hukuman bagi anak tersebut dan terus dibiasakan dan bahkan dibatasi dari pergaulan yang jelek, Insya insyaallah taala kalau itu adalah dilakukan maka mudah-mudahan akan berubah menjadi orang yang mau untuk menunaikan salat. Iya. Iya. Baik, kesimpulannya sudah teres tat sekarang ya? Eh, uh, belum. Masih oh, rancasta. Eh, uh, berkenan masalah kesimpulan adalah mm -hmm. uh, saya ingin sampaikan saja uh, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail ya Ibnu Uyad kata beliau bahwa Al mukminu yasturu wa yansahu wal fajiru yahtiku wa yu'ayyiru bahwa seorang mukmin itu adalah diantara karakteristiknya tabiatnya adalah menutupi aib dan aurat dan bukan saja sampai di situ tetapi juga menasihati agar kejelekan itu tidak terus berlangsung dan berkembang dia nasihati dia berikan kebajikan dia berikan Cahaya-cahaya, pancaran-pancaran sinar Sehingga orang itu adalah menuju kepada kebaikan Sedangkan orang fajir Adalah orang yang justru merobek-robek tentang aib orang lain Dan menelanjangi uyub ataupun auratnya orang lain Nah, oleh karena itu apabila ada orang yang Sering atau suka untuk menjelek-jelekan orang di depan orang banyak Maka itu sebetulnya adalah termasuk fusuk ya sebagaimana kata Rasul sibabul Muslimi, fusukun nah oleh karena itu hendaknya dihindari seorang muslim dia harus menasihati tetapi menasihati itu adalah harus dengan adab yang sudah diberikan contoh dan petunjuknya oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya baik Ustaz Ahmad Rafi, terima kasih atas penjelasannya di malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk data semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk rekan-rekan data -rekan -rekan yang sudah berpartisipasi baik melalui SMS ataupun juga di 8816363 kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa kembali hadir menemani anda semua. Bersama saya Puan Ahmad dan juga rekan bagus Kunciura mengucapkan sekali benar datangnya dari Allah subhanahuwataala dan yang selah dari kami yang bertugas. Kita tutup kajian kita doa dengan doa kapratu majlis Subhanakallah Assalamualaikum Amerika, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.